パーカリア ?Yes, young.Yes, イラタンパー。Ah, サヤシ、オランアワ、ミカラオント、マサワ、アンカニア、パセンタシシシアコランリトゥン、アンパンティングキネ、カミマサラカット、オモメネ、マレハトンバンウナン、インドネシア、ボレディブラン、アティダ、ハンテッティア、ピアタン、ミトヤ、フィクシック、イダスプロディドゥル。 Uh, Jama n Pak Harto kelihatan jalannya bertambah bagus, bertambah banyak pergi ke desa-desa jalannya makin baik, makin baik irigasi makin baik bertambah banyak. Nah, apakah beranjak modal itu juga anggarannya untuk membuat jalan atau tidak? Kalau terlalu hanya 12% s persen, saya rasa m a s i sedikit ya, karena jalan itu infrastruktur itu adalah urat nantinya. Orang kampung itu kalau ada hasil pertaniannya, tapi kalau mau dibawa keluar untuk jual ke kota k e c a m a t a n atau ibu kota kabupaten pun susah, nah untuk apa? Jadi orang kecil itu, orang desa kan urbanisasi pergi ke kota cari makan. Kalau jalan ke desanya bagus, justru terbalik orang kota yang akan berinvestasi ke desa. Nah ini pemerintah harus pikirkan infrastruktur, Jalan layang nomor satu itu harus diutamakan. Pelabuhan laut itu juga merupakan、uh, moda transportasi untuk rakyat kecil. Nah, g i t u a j a lah, makasih. Lalu Pak Budi? Ya, selamat siang. Ya, silakan Pak komentar n ya.、Uh, saya dengar tadi untuk belanja apa,、uh, peg gaji pegawai itu sebesar 40 persen lebih ya. Dan itu saya rasa cukup besar dibandingkan dengan... dana yang dikeluarkan pemerintah untuk、uh, infrastrukturnya. Di sini kelihatan bahwa pemerintah masih belum serius, belum arti intens untuk mengembangkan infrastruktur dalam negeri. Jadi masih hanya、uh, untuk mencari dukungan dari para pegawai negeri, khususnya PNS, untuk bisa melakukan n n g kekuasaan. Itu saja, Mas.